Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mafaza yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Bahtera Ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini sahabat mahfaza, kita akan mendengarkan ceramah dari Ustaz Muhibbin Bakrun LC dengan tema fikih kurban. Sahabat mahfaza yang berbahagia, mari kita dengarkan ceramah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hudih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha li hadhihi wa tarakaha ala al-mahajjatil bayda لَيْْلُهَا كَنَهَارِهَا وَلَا يَزِغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أُسْتَغْفِلُ الْقَائِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allahumma 'afina bima alam tana wa 'allimna ma lam ya'mun fa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillah 'ala kulli hal amma ba'ad Bapak-bapak dan saudara-saudara pendengar mafaza yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah kita bersyukur bagi hari ini Allah Subhanahu wa takdirkan kita untuk bersama-sama mendiskusikan ayat-ayatnya, mengkaji ayat-ayatnya. Mudah-mudahan oleh Allah SWT pertemuan kita pagi hari ini dicatat sebagai satu upaya untuk diampuni segala dosa-dosa kita, dikabul doa-doa dan harapan kita dan mudah-mudahan lantaran pertemuan kita pagi hari ini InsyaAllah kita nanti akan dipertemukan oleh Allah SWT di dalam surga yang Allah janjikan kepada kita semua, amin Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Para keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang setia mengikuti ajarannya Sampai akhir zaman nanti Jemaah sekalian, rahimahkumullah Pagi hari ini kita akan membahas tentang persiapan kita untuk melaksanakan kurban, Pak ya. Supaya ya kita kan masing-masing jadi panitia. Jadi saya akan memberikan bekal yang terkait dengan kurban. <tuh> jadi berbicara tentang fikih kurban. Coba kita buka surat yang ke-37. Surat 37 ayat Iya. <tuh> surat as sofat ayat seratus ya kita membahas fikih kurban agar sempurna ya ibadah kurban yang akan kita laksanakan insyaallah a'udhu billahi minas syaitanir rajim a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Rabbi habli min as-salihin Rabbi habli min as-salihin Fabashrnaahu bighulamin haleem Falamma balagha ma'ahus sa'ya Kala ya bunayya inni ara manam inni ara fil manami anni adbahuka fadhur ma za tara qala ya abati fa ma tu'mar. sa'ata jituni in sha Allahu minas sabirin sa'ata jituni in sha Allahu minas sabirin falamma aslama watallahul lil jabirin وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا أي إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بدبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلامٌ ala Ibrahim سلامٌ على muhsinin إبراهيم min جزى المحسنين كذلك Wabashar Nahu bi Ishaq Nabi min al Salihin. Ya, Allah merahmati kita bil Quran. <tuh> Beberapa ayat disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke 100 Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berusia sekitar 80 sampai 100 tahun berdoa Rabbi habli minas salihin Ya Allah ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh Ya beliau berdakwah berjuang sekian tahun hasilnya buahnya tidak seperti yang diinginkan, hanya dalam riwayat 35 orang dakwah siang malam terus, sementara usia beliau itu sudah usia cukup tua, Pak Beliau berdoa, Ya Allah Anugerahkanlah kepada kami seorang anak Dan tentunya doa Nabi Allah Ibrahim ini berbeda dengan doanya umumnya orang Orang yang belum diberikan kepadanya anak Ya kalau kita kan barangkali rasanya tidak sempurna tanpa hadirnya seorang anak kan gitu ya tetapi harapan Nabiullah Ibrahim itu adalah siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini Robiha'blina <tuh> salihin <tuh> siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini Fabbasharna hubi hulamin halim basiron basiron itu artinya berita gembira nadiron peringatan Bushra, basir itu berita gembira. Fabasyarnahu bihulamin halim. Kemudian aku beritakan dengan berita yang mengembirakan dengan hadirnya seorang hulam, seorang anak halim. Halim itu kumpul di dalamnya alim, pintar, sabir, sabar, hilm, ya, aris. Jadi pintar, sabar, aris Hakim bijak itu halim Mbak, maknanya seorang anak yang sangat cerdas, seorang anak yang bijak, seorang anak yang sabar, lengkap ya sesuai dengan harapan Ibrahim, Ismail, eh, kedatangannya ditunggu untuk melanjutkan estafet perjuangan Ibrahim alaissalatuasalam. Fabbas syarna hubi gulamin halim, kemudian aku kabulkan, aku Senangkan Ibrahim dengan hadirnya seorang anak. Falamma balagahu ahu sa'ya qala ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka. Falamma balagahu tatkala ya ketika anak itu sampai atau pada umur sanggup ya sanggup bersamanya menemani Ibrahim usia menjelang dewasa sanggup itu artinya sudah bisa ketika disuruh ya sudah bisa menyenangkan hati Ibrahim jiwa kepemimpinannya nampak kecerdasannya nampak dan inilah yang akan melanjutkan perjuangan saya senang sekali Ibrahim kolaya bunaya Ibrahim bertemu dengan Allah Mimpi justru hasil impian itu adalah Ya bunaya inni arofil manam anni adbahuka Wahai anakku semalam aku mimpi bertemu dengan Allah SWT Hasil impian itu kok kemudian disuruh menyembelih kamu Ya, Disuruh menyembelih kamu Anni adbahuka Fandur ma'adha taro Bagaimana menurut pendapatmu? Saya disuruh menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu Kemudian anaknya menjawab Qala ya abatif alma tu'mar Wahai ayah anda If alma tu'mar Laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah Jika itu adalah tugas dari Allah Jika itu adalah perintah dari Allah Maka laksanakan Satacituni insya'allahu minas sabirin Ya, ya doakan saya mudah-mudahan termasuk sabar menghadapi ujian ini. Falamma aslama wa tallahu liljabin, ketika keduanya telah berserah, keduanya yang mau menyembelih siap membawa golok pedang, yang disembelih meletakkan kepala dan lehernya, kemudian Ibrahim, Memegang pelipisnya, ya. Wataallahu lilljabin. Ketika keduanya sepakat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wana dayna huayya Ibrahim. Ada suara dari atas panggilan. Wahai Ibrahim, kotsodaktar roya. Kamu telah melaksanakan impian. Kamu telah melaksanakan tugas. Inna kada likanat muhsinin. Ya sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Allah pasti akan membalas ketaatan Ibrahim. Inna hadalah wal balahul mubin. Sesungguhnya ini adalah merupakan ujian yang sangat nyata. Ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim. Kemudian apa balasan yang Allah berikan kepada Ibrahim? Wa fadainahu bi dzikrin Ya, kita uh, kenang itu Bapak-bapak. Allah akan membalas wa fadainahu dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadaina, fidyah itu artinya ganti. Ya, pengorbanan, dedikasi, kesabaran, kesanggupan, ketaatan Ibrahim itu dibimbing dengan sesembahan azim yang sangat besar, pokoknya ganti yang sangat besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Ya. Kami abadikan cerita ini di dalam Al-Qur'an. Cerita ini kami tulis di dalam ayat Allah, ya di dalam ayatku Allah. Tujuannya adalah untuk dikenang orang-orang yang hidup Setelah Ibrahim Adalah kita semua Salamun ala Ibrahim Selamat sejahtera bagi Ibrahim Kadhalika nadzil muhsinin Yang demikian itu Aku memberikan balasan kepada orang-orang Yang selalu berbuat baik Innahu min ibadinal mu'minin Sesungguhnya Dia adalah termasuk hamba Hambaku yang beriman ya. Wabasyarnahu bi ishaq Nabiya minas salihin justru Ismail tidak lepas dari kepemilikan Ibrahim Ismail tidak meninggal tetapi justru Allah swt memberikan ya hadiah yang kedua berupa Ishak seorang nabi dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh ya bapak-bapak saudara-saudara sekalian sebelum kita membahas tentang fikih eh, kurban ya fikih kurban kita membahas tentang ayat yang terkait dengan masalah korban. Jadi korban itu napak tilas perjuangan Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim memohon berdoa kehadiran Allah swt agar diberikan kepadanya seorang anak. Setelah dikabulkan, ya, justru Allah menguji dengan satu ujian yang sangat-sangat luar biasa. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik ya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari perjuangan atau pendidikan Ibrahim Jadi hikmah dari ayat yang terdapat dalam surat as-sofat dari ayat yang ke-100 sampai berikutnya ya Pak ya Yang pertama, Yang pertama, Ibrahim tidak pernah menawar Yeah, Ibrahim tidak menawar Walaupun perintah itu tidak masuk akal Jadi kalau perintah itu misalnya Ibrahim minta diberi kekayaan Ya Allah Umat ini tidak mau menerima dakwah saya Disebabkan saya miskin Karena itu tolong berikanlah rezeki yang melimpah Setelah rezeki diberi oleh Allah SWT Kemudian tolong Ibrahim wakafkan semua rizki yang Anda miliki. Masuk akal kan, Pak? Ya, rezeki itu akan bermanfaat, tapi menyembelih anak, membunuh itu dosa. Manfaat apa yang akan dirasakan oleh umat ketika Ismail itu disembelih? Ya, sangat tidak masuk akal. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditaati. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa iblis itu adalah makhluk yang betul. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, jadi ada orang kan, Jil itu suka mengatakan, iblis itu benar. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Yang dia inginkan sujud itu hanya kepada Allah katanya. Dan Allah mengatakan, wakana kafirin, iblis itu adalah termasuk, Makhluk yang kafir. Jadi perintah Allah, apapun jenis perintahnya, wajib kita taati. Jadi tidak boleh menawar, tidak boleh merekayasa terhadap perintah yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Hatta tidak masuk akal kita, anak disuruh menyembelih dan membunuh itu adalah dosa besar. Tapi karena yang menyuruh Allah, wajib dilaksanakan sujud kepada selain Allah dosa syirik. Tapi ketika yang menyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala disuruh sujud kepada Adam maka ketika membangkang iblis wa kana minal kafirin dia adalah termasuk makhluk yang kufur. Maka hikmah yang pertama Ibrahim tidak pernah menawar karena apa? perintah Allah, aturan Allah itu yang terbaik, Pak. Aturan Allah itu adalah yang terbaik. Tidak ada undang-undang aturan yang lebih hebat dibandingkan dengan aturan Allah s.w.t. Maka silahkan bikin aturan yang menandingi aturan Allah tidak akan pernah ya, bijak dibandingkan dengan aturan Allah s.w.t. Ini kalau kita melihat beberapa ayat Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud Adam. Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih, ini kan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi manusia itu adalah diuji, siap enggak, sanggup enggak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dia adalah yang kuasa, tidak pernah meleset. Menurut perhitungan Allah itu nanti akan begini, eh ternyata meleset, enggak pernah. Terjadi, dan itu berbeda dengan kita makhluknya. Ya saya sebenarnya hanya menguji, tapi kok kebablasan gitu misalnya ya, ya, tidak bisa bagi Allah Swt. Falma bala roma ahusa ya. Ketika Ismail sudah sampai usia sanggup, usia menjelang dewasa, Ibrahim mimpi agar menyembelih putranya. Pagi harinya kemudian disosialisasikan. Jadi hikmah yang kedua, yang pertama tadi saya ulang, Ibrahim tidak pernah menawar. Ibrahim tidak pernah menawar. Ini menunjukkan bahwa amal yang paling bagus, puncak dari amal soleh yang selama ini kita lakukan itu adalah khusnudzon terhadap Allah. Puas terhadap ketentuan Allah. Puncak amal yang selama ini kita lakukan itu adalah khusnudzon terhadap Allah ya berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis barang siapa yang mati dalam keadaan husnuzan sebelum meninggal dia ya diuji sakit sampai berobat kemana mana tidak kunjung sembuh. Terus kemudian dia tetap husnuzan. Ini adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa saya. Ini adalah cara Allah untuk menyayangi diri saya. Apapun yang dikehendaki tugas saya itu adalah ikhtiar berobat hasilnya seperti apa saya serahkan kepada Allah husnul terhadap Allah tidak kemudian ngelah ngeluh ya Allah sakit kok orang sembuh sembuh lara banget kayak kie ya apa ana enggak neuwong sing kayak nyong ini tuh ya kayaknya enggak ada lah orang yang separah saya ngelah ngeluh tidak begitu maka surganya wajib itu pak ya husnul Ya, banyak sekali amal-amal yang sangat di di dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan husnuzan. Misalnya, barang siapa yang membaca raditu billahi robba pagi hari tiga kali, sore tiga hari. Itu akan menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Karena kalimat rodi itu itu tanda ikhlas, kami rela terhadap kepemimpinan ketuhanan Allah. Jadi Allah berkehendak untuk diri saya diberi apa? ikhlas. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Inna Allaha yaqdili lil mukmini ma kana khairan lahu." Sesungguhnya apa yang diputuskan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Yang diputuskan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Makanya kalau kita berdoa, Pak, ya supaya enggak stres ya. Tentram, tumakninah, jadi kalau Allah mengatakan ala bidhikrillah tatmainul qulub Kalau kita selalu dikir kepada Allah Mengingat kekuasaan Allah Mengingat pekerjaan Allah Nyaman hati kita Nyaman hati kita Termasuk dikir itu adalah Memahami cara kerja Allah Itu dikirullah Tidak hanya semangat Allah Semangat Allah alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Tidak hanya kelumat kelamit ya, Tetapi mengingat Dan memahami Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT Ya kalau kita berdoa Misalnya ya ya Allah Anak saya kok kepingin kuliah di UI Fakultas Kedokteran Ya Allah tolong kabulkanlah cita-citanya Jika itu baik untuk urusan dunia dan akhiratnya Tetapi jika tidak baik Maka sesungguhnya engkau yang maha mengetahui Anak saya kepingin diterima di Fakultas A ya Universitas A Maka tolong Ya Allah Kabulkan apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya Jika itu baik Untuk urusan dunia dan akhirat Ya Allah kami sedang berusaha untuk Buka usaha baru Buka toko atau buka usaha baru Jika baik ya, Usaha ini Untuk urusan dunia dan akhirat kami Tolong Ya Allah Kabulkanlah Mudahkanlah usaha ini Ya Allah Tetapi jika tidak baik kan bisa jadi kan, setelah usaha itu berkembang Pak sudah enggak ngaji lagi ke SII ya ya atau seminggu hanya sekali Sabtunya atau Rabu dulunya kan ya Sabtu ya Rabu kan gitu kan setelah itu dua minggu sekali setelah itu sebulan sekali setelah itu tinggal menyapa gimana teman-teman gitu kan Wah setelah itu bisa jadi karena usahanya berkembang ini berarti kan usaha baik untuk urusan Dunia tapi untuk urusan akhirat belum tentu baik Maka doa kita Ya Allah jika usaha ini baik Untuk dunia dan akhirat kami Tolong dikabulkan Tapi jika tidak baik Maka Allah akan menggantikan Tolong Maka sesungguhnya engkau yang maha mengetahui Nyaman Pak Tugas kita ini kan Merubah nasib kita menjadi lebih baik Ikhtiar Untuk anak keluarga dan diri kita Allah yang akan menentukan dan kita khusnudun terhadap Allah SWT Itu yang diajarkan oleh Ibrahim AS di dalam ayat ini Yang kemudian menjadi pelajaran bagi Al-akhirin Orang-orang yang hidup kemudian Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran Al-Quran untuk umat Nabi kita Muhammad Alaihi SAW Jadi kita selalu khusnudun terhadap Allah jadi tumaninatul qalab upaya untuk menenteramkan jiwa kita, upaya untuk menjadikan kita enggak stres itu adalah husnuzan terhadap Allah. Ya. Fal yadhunnu bi khairan, hendaknya seorang hamba itu menyangka, dzan terhadap diriku dengan dzan yang baik. Husnuzan itu luar biasa. Jadi satu saat ketika kita diberi kegagalan, di uji gitu ya dengan sebuah kekecewaan gagal. Sudah ini yang terbaik. Ya, ada di antara dosa, Pak, yang tidak bisa hilang karena tobat kita. Karena tobat kita enggak serius. Kecuali dosa itu hilang karena musibah. Ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan-harapan yang sangat luar biasa. Kecuali pengkabulan itu dengan didatangkan balak musibah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan doa tidak dikabul, istighfar tidak diterima oleh Allah. Mungkin karena seseorang itu tidak berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya, atau berbuat doleh, macam-macam. Ketika Allah SWT menghendaki baik, ternyata ada penghalang. Yang menghalangi seseorang itu harus diterima taubatnya. Yang menghalangi seseorang itu harus diterima doanya, sehingga kemudian, halangan penghalang itu dihilangkan dengan musibah. Nah itulah yang kemudian kita harus kusnudoan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, Inna Allah Yakdilil Mukmini maka Nakhairon Lahu. Sesungguhnya apa yang diputuskan oleh Allah untuk orang yang beriman, yang beriman itu adalah yang terbaik. Maka kita hanya memposisikan diri kita menjadi orang yang bersabar atau bersyukur. Ketika kita diberi kemudahan oleh Allah SWT, inilah cara Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk banyak berbuat ibadah, banyak bersyukur. Ketika kita diuji, inilah cara Allah SWT menghapus kesalahan-kesalahan yang selama ini saya lakukan. Semua adalah yang terbaik. Ini pendidikan Allah melalui kisah salah seorang Nabi pilihannya Ibrahim alaih salatu wassalam kepada kita yang kedua ya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian pendengar mafaza Ibrahim ketika mendapatkan amanah yang begitu berat beliau tidak mentang-mentang saya kan seorang nabi anak saya kecil dewasa juga belum gak perlu saya bermusawarah dengan seorang anak yang masih kecil yang penting Tugas ini saya laksanakan, tetapi beliau melibatkan Ismail untuk dialog bermusyawarah. Jadi, eh, ayat ini memberikan pengertian yang kedua, budaya musyawarah harus kita selalu kembangkan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Ya, musyawarah itu akan mendatangkan barokah dalam kehidupan. Jadi jangan kemudian mentang-mentang yang cari nafkah kan saya, yang menjadi pimpinan kan saya, yang menjadi imam di dalam keluarga dan rumah tangga ini kan saya, tidak perlu saya rapatkan dengan istri, musawarohkan dengan istri dan anak, pokoknya tau-taunya tau ini kan jadi masalah. Makanya sekecil apapun kita musawaroh, ya, pertimbangkan dengan istri dan anak-anak, itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Walaupun belum dewasa dilibatkan Ismail untuk eh, apa namanya melaksanakan bahkan musyawarah itu Pak. Ya, musyawarah itu tidak hanya dengan orang yang cerdas. Karena musyawarah itu akan mendatangkan barokah. Musyawarah itu akan mendatangkan barokah. Ya, ini saya satu ilustrasi ya. Kami di sebuah kepengurusan itu ketika dulu ya beberapa waktu ingin memajukan al-irsad ini ya, ya beberapa teman ada yang oh, adalah SDM SDM yang eh, sekiranya susah diajak maju itu surpensiun ajalah dikasih pesangon gini kan, ya saya yang termasuk mengatakan bahwa sebenarnya majunya umat itu tidak hanya dibutuhkan orang-orang yang cerdas saja seorang yang ikhlas seorang yang walaupun sederhana, kemampuannya, tapi kalau dia itu ikhlas, tulus, mengajarnya itu dari hati ke hati, itu justru kadang-kadang membikin ya, keberkahan dalam sebuah lembaga. Jadi jangan tinggalkan eh, rakyat yang lemah, jangan tinggalkan SDM yang lemah lah, tapi dibalik dari kelemahan seseorang itu, dia mempunyai ketulus ikhlasan yang sangat luar biasa, tidak neko-neko pikirannya justru itulah yang akan menjadikan dunia ini menjadi sejahtera. Nah karena itu kita tidak boleh menyepele menyepelekan ya orang-orang yang kemudian tidak perlu diajak musyawaroh. Bahkan istri yang tidak imbang kemampuannya dengan otak kita atau anak, kita libatkan. Saya lupa Pak di dalam surat as-suroh yang penting ya. Bahkan diantara makna atau hikmah daripada musawaroh itu mempermudah jalannya rezeki Itu musawaroh Jadi kalau bapak ya suka merapatkan, ya memusawarohkan segala persoalan Itu ada di dalam surat as itu Surat as ya as itu artinya adalah musawaroh Allah berfirman Wa amruhum surah baynahum wa mimma rozaknahum yung fikuh Nanti dicari dalam surat as -suroh. Jadi Allah Subhanahuwataala menghubungkan antara musawarah dengan rizki. Wa'amruhum surah baynahum persoalan mereka itu selalu dimusawarahkan. Wa mimmar zaknahum yongfikun. Ya kaitannya dengan rizki orang kemudian mudah mengeluarkan infak zakat dan rizki itu akan lumintu. Jadi tidak boleh seseorang itu ah ya egois dipikir sendiri ya jalan sendiri atau memandang orang lain itu enggak punya ide, enggak punya kemampuan untuk diajak berpikir ya kalau rapat itu yang ngantuk malahan kan gitu, enggak mempunyai usulan-usulan yang jitu. Nah, ya kita dalam kehidupan ini ada barokah Bapak-bapak. Oke. -bapak. Eh, makanya budaya musyawarah itu sangat penting sekali. Yang ketiga. <tuh> yang ketiga <tuh> Ibrahim ketika mengeksekusi anaknya, menyembelih anaknya itu tidak dalam keadaan tidur. Kan bisa jadi, uang nyembelah itu kan berat. adalah ini tugas yang Allah berikan kepada saya, sangat berat sekali sebenarnya. Yang penting saya laksanakan, supaya anak saya tidak merasakan sakitnya disembelih. Disembelih sakit kan Pak ya melihat bapak membawa pedang kan ngeri sekali kan karena itu saya akan sembelih di saat dia itu sedang tidurnya yang yang penting kan tugas menyembelih anak sudah saya akan laksanakan dengan tulus dan ikhlas anak jangan ikut merasakan beban sakitnya disembelih tapi itu tidak yang dilakukan oleh Ibrahim beliau ketika menyembelih anaknya melaksanakan ketaatan terhadap Allah anaknya disembelih dalam keadaan sadar bahkan terjadi dialog anaknya bisa mengatakan jangan di sini ayah nanti banyak fitnah orang akan menuduh Ibrahim menyembelih anaknya fitnah macam-macam kita cari tempat yang sepi ya dalam riwayat nanti e, muka saya ditutup ya supaya saya tidak bisa melihat ayah ayah juga tidak melihat saya subhanallah maknanya apa, bapak-bapak? Dalam melaksanakan ketaatan hendaknya kita melibatkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi jangan menjadi baik sendiri, pak. Nih, jangan menjadi baik sendiri. Kita bisa sholat malam, tahajud, hajat, ditutup dengan witir. Tapi istri dan anak sama sekali nggak pernah mengikuti jejak langkah kita. Itu namanya baik sendiri, tidak pernah melibatkan istri dan keluarga. Subhanallah, infak kita sangat luar biasa di mana-mana, sering membantu ini, bantu itu. Tapi berbicara tentang istri sama sekali enggak nyambung. Ini enggak boleh, baik sendiri Tuhan ya. Kita baik sementara anak kita jauh dari kita. Nah, kita libatkan, kita biasakan, kita latih. Ya, kalau kita mau membantu pesantren, membantu masjid, membantu ya, untuk sosial, enggaknya didiskusikan, istri itu dilibatkan. Ya, saya aja yang nyari yang susah aja kepengin kok harta itu akan bisa kita nikmati. Justru yang akan menjadi kawan kita, teman kita itu harta yang kita wakafkan, kita infakkan. Istri diajak, jangan sampai kemudian suami itu baiknya luar biasa, istri sangat tidak imbang. Nah, sehingga di dalam melaksanakan ketaatan itu, hendaknya kita melibatkan keluarga, anak-anak dilatih. Itu dek, tolong ditolong itu cepat. Ada orang bawa apa, dibantu dong. Kita itu harus peka melihat penderitaan orang lain. Nanti kalau satu saat ya kamu menghadapi seperti itu, akan mendapatkan pertolongan dari Allah melalui siapapun. Ya dilatih dididik, apalagi ketika anak itu nakal gituan ya, membuat orang itu tidak nyaman, berisik ini. Kadang-kadang kan ada ya melihat anaknya berisik, anaknya mengganggu orang lain itu orang nyaman-nyaman saja, tidak ya orang tua itu harus peka. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak, eh, ya ada di dalam ayat yang ke 107. Wafade inahu Adim. Aku ganti pengorbanan Ibrahim dengan sesuatu yang amat amat besar. Aku ganti pengorbanan Ibrahim dengan sesuatu yang sangat sangat berarti dan sangat besar. Jadi Ismail itu ketika disembelih lecet enggak? Ya, Ismail disembelih lecet enggak? Lehernya terputus tidak? Luka tidak? dan Ismail itu tetap menjadi apa? milik Ibrahim, tidak lepas dari kepemilikan Ibrahim, masih ada dalam pangkuan Ibrahim. Jadi artinya artinya apa, Pak? Yang terakhir ini yang kita kurbankan, yang kita infakkan. Ya, karena Allah itu akan utuh menjadi kawan kita kalau kita ikhlas. Tidak hilang. Jadi yang kita berikan untuk Allah itu tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah lepas dari kepemilikan kita. Kita punya tanah, punya rumah, punya segala sesuatu ya. Jika itu semua kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terkurangi sedikit pun. Utuh. Ismail itu utuh. Ya, Ismail itu utuh. Tidak lecet, tidak lepas dari kepemilikan Ibrahim, ya. Tetapi Ibrahim memiliki seorang anak, namanya Ismail, yang bahkan ayat berikutnya nanti wabasharnahu bi Isak. Saya sempurnakan kebahagiaan Ibrahim dengan hadirnya seorang anak yang kedua, yang sama-sama menjadi nabi, yaitu Ishak. Nabiya minas salihin, seorang nabi, dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh, subhanallah. Jadi ketika kita menjalani ketaatan terhadap Allah subhanahuwataala, maka ya yang kita derma baktikan, yang kita kurbankan, ya, semuanya itu akan utuh menjadi kawan kita, menjadi kekayaan kita, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk untuk kita, tidak pernah lepas dari kepemilikan kita. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Nah ini belajar dari tarbiyah pendidikan Ibrahim alaihissalam kepada kita. Iya kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara <tuh> ayat ini watarokna alaihi fil akhirin ayat ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah setelahnya termasuk kita ya umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar dari kisah Ibrahim kita kemudian disyariatkan untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menapak tilas perjuangan Ibrahim atau kurban ya seekor kambing atau seper7 dari sapi itu semua untuk merealisasikan apa yang pernah Ibrahim ajarkan contohkan bagi umat yang hidup setelahnya. Jadi apa yang kita korbankan berupa seekor kambing, seper 7 sapi itu tidak lepas dari kepemilikan kita. Itu akan menjadi kawan kita. Dan Allah akan mengganti dengan ganti yang besar, wa fadainahu bidhbin adzim. Ya, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bapak-bapak, man indahu sa'ah walam lam Fala yakroban namusollana Barang siapa yang mempunyai kemampuan Untuk bisa korban Ada uang 2 juta 200 2 juta 400 Ya pokoknya sekitar itu ya Barang siapa yang mempunyai kelebihan Ada uang Untuk korban Walam yudhohi Sementara dia tidak mau korban Fala yakroban namusollana Maka dia tidak perlu mendekati tempat yang disiapkan untuk melaksanakan sholat idul adha. Artinya apa? Apalah artinya seseorang itu ikut cawe-cawe memikirkan agama, berbicara tentang agama, tapi kalau kemudian dia mempunyai kemampuan untuk bisa membeli seekor kambing, tidak ia lakukan, ya? Nah, karena itu korban itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Korban itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Sedangkan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, korban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu adalah statusnya sunnah, tetapi pahalanya seperti wajib. Pahalanya seperti wajib. Seekor kambing sepertujuh eh, sapi adalah cukup untuk satu keluarga Pak. Jadi satu keluarga itu e, berkorban seekor kambing atau sepertuju sapi. Sekalipun ya satu keluarga itu suami mendapatkan penghasilan, istri juga mendapatkan kepenghasilan ya masing-masing. Tapi seekor kambing atau bahkan punya anak dua yang sudah bekerja satu ekor itu mewakili satu keluarga. Ya yang paling tepat setiap tahun kita korban. Untuk siapa untuk sekeluarga dan boleh menyertakan orang yang telah mendahului Jadi tidak tepat kalau kemudian kita punya bapak punya ibu meninggal Tahun ini saya korban untuk ibu saya yang sudah meninggal Tahun berikutnya untuk bapak saya yang sudah meninggal itu tidak lebih tepat Pak Atau bahkan kemudian giliran ya tahun ini untuk saya tahun depan untuk istri saya Tahun berikutnya lagi anak pertama, berikut kedua bergiliran. Itu tidak tepat. Yang paling tepat adalah satu ekor untuk sekeluarga. Bahkan menyertakan orang tua kita yang telah mendahului kita. Tahun depan lagi kita korban. Kalau kemudian tahun ini kita korban dua ekor kambing, ya untuk keluarga dua ekor kambing. Ya Itu lebih tepat. Jadi tidak kemudian mengkhususkan fulan-fulan-fulan itu tidak lebih tepat. Karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam Ketika menyembelih binatang itu kan Allahumma hadha anni wa ammalam yuduhhi hadhal yaum Ya Allah ini adalah untuk keluarga kami, keluarga ku Dan untuk orang-orang yang tidak korban pada hari ini Karena tidak ada kemampuan Menyertakan Jadi kalau kemudian kita tahun ini korban untuk sifulan Besok untuk anak, besoknya lagi untuk Itu tidak lebih tepat Yang paling tepat itu adalah satu tahun itu korban untuk keluarga dengan menyertakan bapak ibu almarhum yang sudah mendahului kita mengkhususkan bagi mereka yang sudah meninggal itu tidak tidak lebih tepat ya tidak lebih tepat uh, jadi ya persoalannya ini ya uh, beda pendapat di kalangan ulama bapak-bapak tentang apa yang dimanfaatkan oleh simajit ya uh, yang pertama uh, sepakat para ulama Ma yan fa'ulil mayid, apa yang bisa dinikmati oleh si mayid. Yang pertama adalah doa dan istighfar. Yang kedua sotaqoh, dan yang ketiga adalah haji. Tiga ini sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada dalilnya. Doa dan istighfar, sotaqoh, kemudian haji. Ketiganya ada dalilnya. ya Sepakat para ulama, karena ada hadis yang soheh. Ya Rasulullah inna ummi uftutilat Walam tusi Jadi ibu saya meninggal tidak meninggalkan wasiat apa-apa Afanata soddak anha Apakah boleh kalau seandainya saya bersoddako atas nama ibu saya Rasulullah kemudian mengatakan naam boleh Mewakafkan tanah yang ada di Beruha Beruha itu tanah yang sangat subur yang ada di Madinah Diwakafkan atas nama ibunya kita memberikan karpet atau apa atas nama ibu bapak almarhum boleh haji juga jelas ada dalilnya nah selain daripada itu membaca Al-Qur'an dihadiahkan kepada si mayit doa istighfar tahmi apa bukan istighfar e, kalimat e, thayyibah ya kemudian tahlil itu beda pendapat di kalangan ulama mereka yang mengatakan sampai dikiaskan dengan doa dan istighfar Mereka yang mengatakan tidak sampai Tidak ada dalilnya Nah korban Yang mengatakan sampai Jadi satu ekor kambing untuk almarhum Sampai Yang mengatakan seperti itu Dikiaskan dengan sodakoh Korban itu kan sodakoh Mereka yang mengatakan tidak sampai Tidak, korban itu ada hukum tersendiri Bukan semata-mata sodakoh Korban itu ada hukum tersendiri Ya Sehingga pendistribusiannya Sepertika sodakoh Sepertika hadiah Sepertika untuk yang korban Jadi ada hukum tersendiri Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu korban untuk siapa Fulan, tidak ada keterangan seperti itu Jadi yang paling tepat adalah menyertakan bapak-bapak. Setiap tahun kita korban Satu, dua atau tiga adalah untuk sekeluarga Dan menyertakan mudah-mudahan Pahalanya bermanfaat untuk si mayid Itu yang paling tepat Nih, Kemudian Kemudian ya dagingnya pendistribusiannya itu adalah sepertiga untuk fukorok dan masakin sepertiga untuk hadiah yang namanya hadiah itu diberikan kepada orang yang statusnya sama atau daging itu diberikan kepada orang yang statusnya lebih tinggi seorang karyawan ya karyawan memberikan daging kurban kepada pimpinannya direkturnya boleh boleh sehingga pada saat itu semua orang makan daging kurban dan yang sepertiga termasuk hadiah diberikan kepada non muslim itu hadiah non muslim boleh hadiah dan sepertiga lagi adalah untuk yang kurban ya insyaallah kita lanjutkan setelah break ya setelah istirahat uh, fikih kurban kita akan lanjutkan insyaallah terima kasih bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa adbaihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'ad <tuh> Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pendengar majelis yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita lanjutkan. Eh <tuh> uh, kurban <tuh> Ada perbedaan antara kurban dengan akikoh. Ya perbedaan antara kurban dengan akikoh. Jadi kurban itu boleh bersekutu, ya seperti uh, sapi untuk tujuh keluarga. Tetapi akikoh itu tidak. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan akikoh, kalau tidak dengan seekor kambing. Ya maka status atau seekor sapi itu adalah sama kedudukannya dengan seekor kambing. Jadi kalau dia itu harus pakai sapi, maka satu anak laki-laki dua ekor sapi itu akekal. Sedangkan korban itu seper tujuh sapi itu untuk se tujuh keluarga. Eh yang kedua. Pendistribusian daging kurban itu tadi sepertiga untuk fukoro, sepertiga hadiah, hadiah nih ya, Pak, sepertiga untuk yang kurban. Nah, sedangkan pembagian daripada akeko itu tidak seperti itu. Jadi akeko itu dimakan seketika. Jadi di akeko itu adalah esbak, esbak itu mengenyangkan, Pak. Jadi kenapa Rasul mengatakan daging akekoh itu hendaknya tidak dicacah-cacah, tidak dipotong-potong tulangnya, artinya memberikan satu ya, ruas atau satu apa, berikan kan itu kan ya. Ini mengenyangkan, jadi daging akekoh itu dimakan dengan menghadirkan beberapa tetangga kawan mereka kenyang makan habis akikoh sehari itu juga. Tetapi kalau korban boleh panjenengan itu nyimpan daging korban sampai berhari-hari. Jadi kalau mendapatkan daging banyak masuk ke freezer. Setelah itu kemudian dibikin ini, dibikin serundeng, dibikin kedendeng, dibikin apa empal ya sampai kemudian tersimpan beberapa itu diperbolehkan. Jadi panjenengan korban dapat sepertiga. Sapi ya kemudian ada beberapa hadiah yang diberikan kawan-kawan sehingga numpuk Ya, Setelah itu kemudian disimpan sampai lewat hari tasrik itu diperbolehkan gak masalah Ya diperbolehkan <tuh> Tetapi kalau Akekoh tidak seperti itu tapi bukan berarti hari itu harus habis Karena ada yang memahami ya harus habisnya Sehingga membagi daging akekoh itu ketika hujan lebat Ada yang pernah tanya kepada saya itu Bagaimana Ustadz, ya apakah harus habis sore hari ini Ya tidak harus, kalau memang hujan dan tidak memungkinkan ya Ya bisa dibagi nanti malam atau besok Maksudnya tidak boleh disimpan dagingnya seperti ketika korban Ya ketika korban Kemudian Bapak-Bapak <tuh> tidak boleh memberikan daging kurban itu atas nama upah, ya, atas nama upah. Karena itu, misalnya yang neteli dikasih dobel sebagai upah karena dia bekerja, itu tidak diperbolehkan, bapak-bapak. Ya, jadi ya nanti disampaikan kepada jamaah. Saudara-saudara, saudara-saudara yang mempunyai kemampuan untuk bisa kurban, dia kurban, ya kurban. Yang tidak mempunyai kemampuan tenaganya, yuk kita siarkan hari itu, ya kalau bisa pak libur semua, libur, tidak bekerja, tidak mempunyai aktivitas yang lain kecuali kita hadir, ya ngerawat daging kurban. Ya semua makan pada saat itu ya bareng-bareng itu jauh lebih nyunah dan itu lebih baik. Rasul saw mengatakan tidak ada satu amal, tidak ada satu amal yang lebih baik dilakukan oleh seorang mukmin pada hari itu yang nilainya lebih tinggi daripada ihroqudam mengalirkan darah. Tidak ada satu amal, amal apapun. Seseorang membuat masjid satu geluntung atau seorang apa yang nilainya lebih baik daripada mengalirkan darah pada saat itu. Jadi tidak ada satu amal yang lebih baik dibandingkan dengan korban pada hari tasrik, pada hari lebaran Idul Adha itu pak. Maka semua orang menghormati dan menghargai gulwenta hal-hal yang terkait dengan masalah korbanya itu lebih utama. Kecuali ada yang lebih baik ketika seseorang itu keluar dari rumah niat jihad fisabilillah kemudian tidak kembali ya karena dia menjadi syahid, nah itu melebihi dibandingkan dengan orang yang korban tetapi selain daripada itu tidak ada satu amal yang lebih baik daripada korban kita siarkan ya untuk menapak perjuangan seorang nabi yang konit yang sangat tulus dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Makanya kita sarankan bagi mereka yang korban dengan uangnya Dengan hartanya yang tidak korban tenaganya Nah kalau Bapak hidup dalam sebuah lingkungan yang tidak semudah Seperti yang kita katakan tadi ya Susah untuk mencari orang tenaga Makanya ya Panjendengan dalam sebuah kepengurusan masjid Yang menangani korban ya tentunya kita siapkan dana dari masjid itu gak apa-apa Kas masjid ambil 2 juta, 3 juta untuk mengurusi tentang korban. Di antara kas itu diperuntukkan untuk apa? Membayar tenaga-tenaga ahli yang menangani korban. Jadi nanti di diamplopi, dianggap kerja sehari atau diberi kelebihan misalnya. Supaya orang itu tidak mengharap, oh saya kerja ya dapat kulitnya, saya kerja ya dapat kepalanya, saya kerja ya dapat pahanya tidak begitu ya semua korban Pak gitu caranya ya jadi kas gak apa-apa itu termasuk yang halal jadi kas masjid ya disiapkan untuk karena sulit untuk mencari orangan ya tenaga ahli maka kemudian disiapkan dari kas itu untuk membayar atau atau, atau cara yang kedua korban itu setelah kita ya Misalnya katakanlah prediksi daripada harga seekor sapi itu masing-masing kena ya dikenakan 2 juta 100. .000. Jadi satu ekor sapi itu untuk tujuh orang masing-masing dikenai berapa? 2 juta 200 100. Tapi kemudian tambah lagi 2 juta 200. .000 .000. Yang 100 itu adalah untuk mengelola untuk me, me, menyelesaikan ya sampai rapi, sampai selesai. Dan sampai alamat dan insya Allah bersih, tidak ada sesuatu yang buat ini dan itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi mengambil atas nama upah untuk siapapun itu tidak diperbolehkan. Jadi setelah daging kurban itu dikurbankan untuk Allah, Allah yang membagi. Sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk fuqorak dan masakin, sepertiga lagi untuk hadiah. Hanya itu. Selain daripada itu tidak di, dibenarkan dalam agama ya ini ini penting sekali Bapak-bapak Nah kalau kemudian kita makan ya berapa saja silahkan jadi yang paling bagus itu Pak ya kita menyembelih sapi di sekitar masjid ya setelah itu ibu-ibu disiapkan untuk menyiapkan mas apa bumbu-bumbunya ya begitu disembelih langsung ambil dagingnya ngambil beberapa dimasak setelah itu anak-anak Bapak semua makan di situ semua itu siar jadi ketahui bahwa tidak ada amal soleh jadi jangan dianggap sepele lah ngurusi daging kayak nggak pernah makan daging jangan ya kalau bisa semua bergabung di situ anak-anak kita kumpulkan di situ makanya ya ketika kita mau melaksanakan sholat idul fitri idul fitri disunahkan apa pak makan dulu sebelum kita ke lapangan. Ke, ke, ke tempat untuk melaksanakan sholat id. Tetapi ketika sholat idul adha tidak ada sunnah untuk makan, ya tidak ada sunnah makan. Jadi begitu selesai kita sholat subuh mungkin persiapan mandi dan sebagainya menuju ke lapangan dalam keadaan perut kosong. Terus yang pertama kali kita makan adalah daging kurban. Makanya jam 8 misalnya ya dipotong. Ya. Nanti dulu, Pak. Makanya ini ini ini tolong tolong pokoknya di-setting bagaimana supaya syar'i kan, gitu, kan ya. Ya, disiapkan panitia itu, ibu-ibu dibentuk. Kalau sekiranya enggak ada ibu yang mempunyai kemampuan untuk bisa masak enak, cari dong koki, enggak apa-apa dari kas itu kita bayar satu orang. Ya. Jadi begitu menyembelih pertama sapi, sembelih pertama kan jam berapa kira-kira itu, Pak? jam 8 kan ya begitu dipotong yang pertama kali diambil itu adalah silakan ambil berapa aja itu hadiah dan itu sotakoh masuk di dalamnya nggak apa-apa ambil dagingnya ambil yang apa setelah itu kemudian dimasak di sekitar situ kan nah dimasak ya dimasak setelah masak selesai Bapak semua anak-anak makan semua itu Allah suka jadi siar hari itu makan daging kurban dengan lahapnya, dengan senangnya itu dengan takbir itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunggu sampai ditadheli semua. Ya, sore hari. Ya iya jam 1.00 besok malam kan begitu dipotong, Pak. Ambil. Ya kan? Bahkan sebelumnya pokoknya bagaimanapun bahkan caranya lah. Kita ngambil mungkin daging dari lehernya atau dari kepalanya dari apanya bisa. Setelah itu kemudian masak sehingga ya wajarlah lapar-lapar sedikit kita ganjil dengan eh, apa namanya pisang goreng atau apa ya. Tapi yang pertama kali kita makan itu adalah daging makan besar maksudnya kan ya itu Allah suka suka yang seperti itu anak-anak semua ya keluarga besar kumpul di sekitar masjid makan bersama sekenyangnya. Enggak apa-apa. Jadi jangan jangan khawatir dikatakan wah panitia payah itu sebelum dibagi dimakan dulu di. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. seharusnya seperti itu. Itu sir itu. Jadi kenapa Allah sunahkan ya, sunahkan tidak makan terlebih dahulu kecuali ya. Apa yang biasa dilakukan oleh kita ini salah kaprah. Daging dibagi jam 1 ya, makanya nggak ada sarapan, nggak ada makan. Jadi pertama kali disembelih, siar rasa suka, pak. Anak-anak semua makan, seneng sekali. Itu yang diinginkan oleh Allah Swt dengan hari kurban itu seperti itu. Nggak apa-apa, habis berapapun, pokoknya cukup, semua kenyang. Nah, kalau ada yang pintar bikin sate, sate. Ada yang bikin gulai, gulai silakan makan semua, diundang. Ya bila perlu hari itu tidak ada kegiatan ini dan itu sebab apa? Tidak ada satu amal soleh. Ini penting ini. Ya Rasulullah katakan tidak ada satu amal soleh yang lebih baik dibandingkan dengan mengalirkan darah pada saat itu. Tidak ada. Mau amal soleh apa? Bila perlu kita kondisikan keluarga kita udah untuk sementara tutup warung ya misalnya untuk sementara ini ini. Dari pagi kita, yuk bersama-sama mengangkat siar Allah. Wa mayu antim sair Allah fa inna hamintak wal kulub. Siar ini kalau kita siarkan, itu adalah ketakwaan yang paling mendalam. Ini penting. Jadi kadang-kadang kita kan, aduh, ya datang ke area di sembeli itu gengsi lah, digeran jaluk daging ura kepenaan hadir semua, hadir semua pak. Bahkan sunnahnya ketika sapi kita itu di Potong, kita menyaksikan, kita menyaksikan kan sunahnya kita menyaksikan. Jadi ketika sapi kita ya dipotong itu kita menyaksikan sambil kita membaca apa? <sum>: Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamati Lillahi Rabbil Alamin. Saya kurbankan untukMu ya Allah. Ya semua setelah itu kemudian yuk kita bareng-bareng menikmati. Hmm, jadi sudah begitu dipotong, kemudian ambil beberapa daging, pak ya, dimasak. Insya Allah nggak begitu lama lah. Ya apalagi kalau kemudian masaknya di luar, pakai kompor atau kayu yang <laughs> itu kan, Insya Allah rame-rame. Itu itu itu yang perlu kita pahami bersama. Nah setelah itu kemudian eh, dagingnya itu dibagikan kepada yang lain. Jadi untuk untuk yang namanya makan bersama itu berapapun ya. Yang penting isbah menyangkan itu, tidak tidak tidak akan, ya itu masuk di dalamnya sotakoh, itu masuk di dalamnya hadiah. Bagi orang yang kaya mendapatkan hadiah dari makan daging tersebut, yang fukorok dan masakin termasuk bagian daripada. Nah kemudian sisanya dibagi. Ya silakan, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kaitannya dengan fikir kurban. Mongo silakan. Ya, mongo mongo. Saya berikan kesempatan banyak waktu insyaallah Pak. Nusaherpa tentang ini pembagian Pak ini kan Nusawe di tempat kami itu uh, pernah di ulang itu kita bagi malah panitia di um, an, apa Nusawe di uh, dibagi malah ngotor-ngotori ya Nusawe Pak kemudian kami ambil langkah untuk di anu Pak kita jual kemudian kita berikan untuk fakir miskin kan kita dapat mereka dapat bagian sekian kemudian kita tambah untuk uang untuk ya, untuk beli bumbu gitu, yeah, gitu. Yeah. Kemudian, karena kepala pun juga gitu Pak, netelnya juga susah, kemudian kita anu Pak. Kemudian yeah. ada yang anu, kalau sapi memang ada yang uh, mengganti dengan daging itu bagaimana Pak? Masih Pak? Yeah, yeah. Tulangnya itu sapi. di anu, daging kulit sapi, kulit sapi itu kan yeah, yeah. kemudian ditukar dengan, anu, yeah. di, bukan dikucurkan, tapi yeah, di yeah, ada ini, yang paham, membeli. Saya paham, Dito, paham Pak Pak. Yeah. Yeah. silakan Oh. Ya, satu ekor sapi untuk tujuh orang karena karena sapinya gede gitu banyak ya, <laughs> ya silahkan terima kasih Pak masalah kurban saya ada tanya, pertanyaan dua kurban sama mimpi masalah kurban kan ada yang digabung-gabung yaitu satu ekor sapi kalau sendiri ekor kambing. Cuma kadang-kadang ada orang yang terlalu kolot, Pak. Mestinya kalau tujuh orang kan jadi sapi, ini ada yang enggak mau karena kambing. Karena apa, darinya dia ortodoknya, Pak. Saya pengen pahalanya banyak karena berdasarkan bulunya lah. Mencikapi ya. hal, hal seperti itu bagaimana, Pak? Iya, iya. Panitia mengingat karena waktu dan tempat. Jadi. Yang kedua, masalah mimpi, Pak. Mimpi? Mimpi, ya. Ibrahim sukses karena mimpi, Nabi Yusuf memimpin juga karena mimpi. Sementara kadang, Manusia biasa ada yang melakukan kejahatan karena lemah mimpi atau bisikan kaib Di sisi lain juga ada seniman yang sukses juga karena mimpi Yang saya tanyakan adalah bagaimana mimpi versi Rasul Nabi dan versi manusia biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang ingin kami tanyakan ustadz mana nih? Ya hmm. tentang siar tadi ya yeah? tentang siar siar ya. Ya pertama bagaimana kalau pendapat kita biasanya ada kulit ya kulit itu nanti diserahkan pada panitia kemudian secara tertulis kemudian panitia itu menukar dengan daging kemudian dagingnya itu untuk makan rame-rame tadi kemudian yang kedua eh, yang kita ajak makan apa diperbolehkan anak-anaknya tetangga non-muslim ya nah, yang ketiga kemungkinan ada alternatif diambilkan dari hadiah tadi yang seperti hadiah tadi itu, itu aja mohon penjelasan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pak, kami mau nanyakan mengenai akikoh, Pak. Jadi kita yang dah manula ini, Pak, dulu tidak tahu persis apakah orang tua kita mengakikohkan kita waktu lahir, tu pak. Ya. Hmm. Uh, bagaimana untuk kalau misalnya kita tidak yakin bahwa dulu kita pernah diagakohkan, apakah ada kewajiban dari kita sebagai orang tua untuk mengagakohkan diri sendiri pak ya, ya. Terima kasih pak, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bagus sekali pertanyaannya, semuanya kaitannya dengan korban, ada dulu pak ya, supaya fokus <tuh> ya. Uh, Pertama, tadi kaitannya dengan kulit tadi pak ya, jadi begini, begini bapak-bapak Keterangannya yang harus kita fahami, tidak ada satu Uh, yang ada di dalam binatang korban yang kita berikan atas nama upah jadi semua daging apa aja yang bisa kita nikmati termasuk kepala ya itu uh, korban yang Allah SWT bagikan untuk tiga kelompok fukorok dan masakin hadiah dan yang ketiga adalah uh, yang korban <tuh> jadi sekali lagi saya tegaskan tidak boleh kita memberikan kepada seseorang disebarkan karena jasa pekerjaannya itu tidak diperbolehkan jadi itu yang harus kita sosialisasikan terus di tengah masyarakat yang menjadi persoalan itu adalah kulit sapi <tuh> ya. jadi sesuatu yang kita kurbankan itu, yang dimakan itu adalah yang biasa dimakan jadi orang itu makan daging ya kemudian tetelan tulang-tulang dimakan ya dimakan tapi kalau bulunya kan enggak ada yang makan kan? Ya, berarti bulu itu dibuang kan begitu kan sekarang yang menjadi persoalan adalah kulit kulit dimakan atau tidak nah jadi korban itu diharapkan adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekarang kulit ini tanya kan kulit itu dimakan atau tidak bagi masyarakat yang suka makan kulit ya yang terbiasa kulit itu dimakan ya dijadikan gule ya sudah dibagi karena mereka makan kulit tapi bagi masyarakat yang tidak suka makan kulit ada kebiasaan kulit itu enggak dimakan ya seperti orang Arab itu kan jeroan itu kan enggak dimakan dibuang anu begitu kan ya dan orang-orang luar negeri itu banyak. Tapi kalau kita kan jeruan seneng gitu Pak ya, Limpa hati. Jadi kita kembali kepada adat. Masyarakat tidak makan kulit ya kulitnya tidak dimakan. Nah sekarang ini rata-rata masyarakat kita ini uh, suka makan kulit. <tuh> Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi persoalan Pak ya, ketika kita memasukkan daging di dalam kresek, ada satu kilo daging murni, setengah kilo tetelan, terus satu lembar kulit ya diberikan kan dalam kresek itu terus Bapak meyakini rata-rata kulit ini akan dibuang ya orang enggak masak kulit ya walaupun makan kalau sudah jadi tapi masak males kalau itu yang Bapak yakini enggak boleh Bapak menutup mata udah yang penting dibagi dan mereka makan kulit kok. Tapi kalau kemudian panjenengan meyakini akan dibuang, ini berarti kan memubadirkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi akan dibuang. Nah, karena itu kulit adalah termasuk mimba bil ijtihad. Sesuatu yang dalam kawasan ijtihad. Karena itu yang paling tepat, yang paling tepat, ya. Jadi begini, Pak. Pada dasarnya yang namanya korban itu Yang paling nyunah Itu ya korban itu Misalnya saya korban seekor kambing Itu saya sendiri yang menyembelih Kemudian saya sendiri yang membagi Itu yang lebih nyunah Kayak kayak kayak kayak zakat fitrah Jadi tidak perlu orang lain yang mendirikan Saya sendiri yang mendirikan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dikuliti Terus pokoknya dirawat Setelah itu kemudian saya sendiri yang membagi Itu sunahnya seperti itu tapi tidak semua orang itu punya cakap ya, punya kecakapan untuk masalah ini. Karena itu sekarang bagus ada kepanitiaan, amal soleh itu. Nah makanya yang tidak benar itu adalah karena ada kawan saya yang membantu saya, neteli tadi, maka tak kasih bayaran berupa, dah ini kamu kerja sehari tak kasih, ini yang tidak diperbolehkan kan. Nah, jadi... Maka kemudian kulit itu yang paling tepat adalah diserahkan kepada panitia. Karena ya orang yang korban menyerahkan kulit itu kepada panitia untuk bagaimana supaya kulit ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Dihadiahkan. Jadi sudah selesai. Jadi korban, yang, korban, yang korban itu kan ya menyerahkan kulit itu kepada panitia. Sudah tolong ini amanah bagaimana supaya kulit ini memberi masalahat. Jadi penerima dari kulit itu adalah Panitia Panitia yang kaya berarti atas nama Hadiah, Panitia yang miskin Berarti atas nama apa? Fokoro dan Masakin Serahkan kepada Panitia Maka kemudian Panitia itu akan berijtihad Diapakan ini? Boleh, seandainya kemudian dijual Terus nilainya Untuk kepentingan kaum muslimin Fokoro dan Masakin? Boleh Nilainya untuk masjid? Boleh Nilainya untuk Dikembalikan berupa daging Tidak masalah Istiat. Karena si penerima itu Yang menerima itu adalah panitia Sudah Jadi tidak ada hadiah apa Tidak ada upah dalam hal ini Pak Diserahkan kepada panitia Dan panitia itu akan memandang Bahwa ini adalah sebagai satu hal Amanah dijual untuk kepentingan masjid Boleh terserah Berarti panitia menyerahkan manfaat itu kepada Nah itu kulit Pak Itu yang paling tepat seperti itu Karena kulit itu adalah bena wa bena antara bisa dimakan dan ya, tidak boleh seseorang ya dengan kakunya gitu kan ya enggak boleh dia di apa dijadikan upah yang motong karena upahnya motong dapat kulit enggak ya benar tuh tapi kemudian dibagi dipotong-potong selembar-selembar yang kita meyakini rata-rata ya itu akan dibuang jangan menutup mata maka kemudian oleh yang korban tidak membayar upah tapi menyerahkan kepada panitia Nah panitia menerima amanah Yang kemudian ini adalah Jadi status yang menerima Menerima kulit itu adalah panitia Kalau panitia itu kaya Berarti atas nama hadiah Kalau panitia itu miskin Berarti atas nama apa? Sotakoh setelah, setelah terima dari korban kepada panitia Atau panitia mengumumkan Ya bapak-bapak kulit ini Bapak-bapak serahkan ya kepada kami kan gitu kan ya tidak harus diumumkan pak tapi difahamkan jamaah itu maka kalau sudah seperti itu berarti panitia itu mempunyai hak untuk membelanjakan gimana kemaslahatannya mau dibuat apa terserah kepada panitia seperti itu pak jadi memang seharusnya semuanya itu ada fikihnya ada ilmunya ya sebelum kita korban sosialisasikan apa yang saya sampaikan ini sampaikan kepada mereka ya soal kulit nanti caranya seperti ini pak ya. Ya karena kenyataan, jadi kulit itu adalah sesuatu yang ijtihad pak Kulit tidak sama dengan daging, kalau daging semua sepakat Makan daging kan gitu kan, dan daging itu dimakan Ya dijual gak boleh, untuk upah tidak diperbolehkan Tetapi masalah kulit ini menjadi antara kan, itu dimakan dan tidak Maka yang kurban itu menyerahkan kulit, mengalamatkan kulit itu kepada panitia Dengan cara seperti itu yang paling tepat Paham ya bapak-bapak? Jadi memang nggak mungkin kita melaksanakan korban itu tanpa ada ilmu. Ilmu itu penting disampaikan kepada masyarakatnya. Panjenengan rata-rata jadi panitia ada bila perlu mengundang Ustadz sebelumnya itu hanya berbicara tentang fikih korban supaya masyarakat baik yang korban yang mau menangani masalah ini itu semua itu tahu fikih. Jangankan sampai korban tadi ya tidak ada satu amal yang lebih baik daripada mengalirkan darah jual beli saja Umar bin Khattab itu ketika membangun pasar beliau bikin spanduk kalau kalau zaman sekarang lah ya. Ya kalau sekarang pun spanduk bayangannya. Beliau selalu mengatakan dengan kalimat yang sangat lantang la ya fi hadza suq illa man bihi fiqhun. Tidak saya perbolehkan seseorang itu jual beli di pasar ini kecuali mereka yang mengetahui tentang fikih jual beli. Wa illa kalau tidak tahu tentang fikih jual beli, fabaa'a bi haramin Dia akan jual beli dengan cara haram atau dengan cara riba. Nah, apalagi panjenengan menyiapkan diri menjadi panitia. Ya, itu di antara pelayanan yang paling tepat itu adalah memberikan ilmu terkait dengan masalah kurban kepada masyarakat. Jadi disampaikan sebelumnya. Ya, eh disampaikan sebelumnya. Kalau tidak ada taklim misalnya ya disosialisasikan, ada yang korban, saudara-saudara ya saya lihat ada beberapa teman itu kan ya ada briefing sebelum ya mereka itu sudah siap bawa celana pendek dengan pisau yang landep gitu kan ya sebelumnya di briefing dulu kan bahwa apa ini-ini kita semua datang kemari dalam rangka untuk mengangkat siar hari ini tidak ada satu amal yang lebih baik daripada mengalirkan darah ya karena itu panjenengan ikut gulowentah merawat atau menangani daging kurban ini adalah masuk satu amal saleh. Masing-masing mengangkat siar. Jadi tidak ada harapan saya nanti dapat sekian, saya nanti dapat sekian. Saya enggak begitu kan ya? Atau pakai celana yang kombor itu yang kantongnya gede-gede kan ya. Begitu daging masuk kantong, ini masuk kantong. Ya ada banyak yang begitu kan? Sot sot sot sot begitu aman kan? Kan enggak mungkin diteliti kan kantongnya banyak itu kan? Ya apa itu ini enggak ini plastik lah ya sebutin daging kan gitu ini kan hal-hal e, yang semacam itu tidak tidak bagus lah begitu pak nih jelasnya ya bapak-bapak jelas <tuh> ini e, satual hal-hal yang terkait dengan siar dan agama itu hendaknya kita laksanakan secara agama juga <tuh> pertanyaan yang berikutnya tadi bagaimana kalau seekor sapi untuk lebih dari tujuh Keluarga, ya enggak boleh Pak Jadi maksimal itu untuk tujuh keluarga Bukan tujuh orang, tujuh keluarga Keluarga itu besar loh ya Kalau masing-masing keluarga itu ada sembilan Orang kan ya Berarti sembilan kali tujuh Banyak banget itu Sudah ya <guluh> Jadi jangan lebih Nah apa yang dilakukan oleh sekolah Lembaga kan gitu kan ya Urunan 30 ribu ya mengumpulkan dana 20.000 kemudian satu sekolah ada berapa ribu anak dapat dua atau tiga ekor kambing misalnya ya itu namanya belajar korban bukan korban tapi belajar korban ya jadi jangan beralasan saya enggak korban lah tahun ini karena anak saya sudah ikut korban di sekolah ya hanya dengan 20.000 kan gitu kan Murah, sama saja lah Insya Allah pahalanya, enggak Itu bukan korban itu, belajar Ya, dan itu jangan kemudian Disalahkan, ah oh, percuma Enggak ada artinya itu untuk siapa, enggak Karena apa, hadis mengatakan Tidak ada satu amal yang lebih baik Pada hari itu, 10, 11, 12, 13 Daripada kuddam, Mengalirkan darah Itu siar Enggak ya, apa-apa Jadi itu jangan di disalahkan Biarlah latihan-latihan seperti itu satu yang kedua anak supaya tahu teknis penyembelihan binatang kemudian pendistribusiannya bagaimana ya anak dilatih untuk pendidikan ini dan itu dan lain sebagainya <tuh> ya <tuh> kemudian eh, kaitannya dengan mimpi tadi ya jadi kalau mimpinya nabi itu wahyu pak tapi kalau mimpinya kita mambrahan-mambrahan itu <tuh> ya <tuh> makanya Makanya ya disunahkan kalau kita mau tidur itu Masya Allah Pak Jadi kalau kita mau mengamalkan sunnah memang Masya Allah, Kayaknya tidak ada amal yang lebih berat Lebih banyak amal yang harus kita lakukan dibandingkan dengan amal sebelum tidur Pertama wudhu ya. Yang kedua baca ayat kursi Yang ketiga baca kulullah ahad Tiga kali, al-falak tiga kali, an tiga kali Ya Kemudian ditiupkan ke seluruh tubuh kita Itu sunnah Subhanallah, Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Ya. Setelah itu banyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan Di antaranya adalah membaca akhir dari surat Al-Baqarah Lillahi maafis samawat, ya maafi Allah Wari intubtu maafi hafusikum Lila akhirnya itu sunnah Yang paling terakhir adalah kalimat Allahumma inni aslam tu nafsi ilaiq Wa wajah tu waji ilaik, wa fawad tu amri ilaik, wa alja'at tu dohri ilaik, rohbatan wa rohbatan ilaik, la malja'a walaman jamin ka ilaik, aman tu bi kitab ikal anzalta wa nabi ikal arsalta Ada masih banyak doa-doa, banyak sekali yang disunahkan dibaca sebelum tidur Nah kalau itu yang kita lakukan, Laura kober begitu ya, baru tengah-tengah malam, brek dan gitu ya, baru ayat kursi tengah jalan-jalan belum selesai itu malah sudah merem gitu ya insyaallah kalau kalau itu yang kita lakukan wudu terutama pak ya sebelum tidur wudu sebelum tidur itu manfaatnya sangat besar sekali pak itu kalau kaitannya dengan rukyah ya rukyah rukyah ada beberapa teman yang selalu minta dirukyah pikirannya kacau ya sholat tidak khusu ada teman dari Banjar itu Pak Itu ya Allah Dia padahal aktif ngajinya itu Rajin ngaji Tapi bisikan itu sangat luar biasa Kuat sekali Kadang-kadang ketika takbir dia cerita sama saya Takbir Allahu Akbar Begitu takbir itu Kenceng bisikan itu Gak ngapa sholat Suara begitu Gak ngapa sholat Nyembah kok kepada orang yang tidak kelihatan Itu suara dalam bisikannya baca fatihah juga diganggu sehingga ya Allah astaghfirullahaladhim kok sampai separah ini ya godaan yang diberikan kepada saya rukyah rukyah beberapa nah saya sarankan coba ya satu ini mudah-mudahan bisa memberikan solusian gitu sebelum tidur anda harus wudu wudu sebelum tidur itu saya baca manfaatnya sangat banyak sekali pak sangat banyak sekali wudu sebelum tidur ya ketika dia Me, ya apa namanya menutup kegiatan apa namanya eh, itu dengan-dengan wudhu gitu kan itu manfaatnya sangat besar ternyata Alhamdulillah itu bisa sedikit memberikan eh, solusi gitu kan ya <tuh> jadi eh, intinya begini pak kalau kita mimpi adalah buku judulnya itu ta'wil mimpi ya ketika impian itu satu ya terkait, misalnya kita mimpi bertemu dengan orang tua kita yang meninggal, orang tua saudara kita yang meninggal jika impian itu adalah berupa wasiat misalnya ya, tolong sebagian harta yang kamu miliki itu diberikan kepada si Fulan dia itu baik ya dulu selama saya masih hidup, misalnya begitu ya itu dia sangat berperan, membantu saya tolonglah ini ini, itu wasiat dengan lakukan Pak yaitu dalam buku Ar-Ruh karangan Ibnu Al-Qayyim itu disebutkan di antara sesuatu itu adalah apa yang dirasakan oleh mereka almarhum yang ada di sana itu ketika mempunyai keinginan ya berbuat baik tolong ini tolong ini jika itu wasiatnya adalah baik tidak berlawanan dengan tidak bertabrakan dengan syariat maka hendaknya kita lakukan maka hendaknya kita kita lakukan penting itu ya itulah yang menjadi perasaan Ya mereka yang meninggal. Tapi kalau kemudian berwasiat dan wasiat itu tabrakan tolong kubur saya itu dibangunlah, misalnya. Nah ini kan wasiat yang tidak perlu dilaksanakan. Karena itu bertentangan dengan syariat. Banyak. Jadi ada orang yang kemudian mengugemi ya wasiat itu padahal itu adalah bisikan setan. Jadi jika wasiat itu adalah seirama dengan agama maka itu adalah apa yang Allah ilhamkan kepada kita melalui impian itu namanya ru'ya as-salihah jadi ada hadis yang mengatakan lam yak lam yak tiba dan nubuwati ilal mubasyir setelah kenabian itu tidak ada Jibril tugasnya itu adalah mubasyir datang dengan membawa berita gembira wa mal mubasyir ya Rasulullah Rasul ditanya mubasyir itu apa? firasatul mukmin, firasat seorang mukmin baik melalui impian maupun melalui inspirasi atau perasaan. Itu Jibril memberikan ilham kepada seseorang, Pak. Tapi ketika impian itu salah, berlawanan dengan ya, bertabrakan dengan Islam, enggak perlu bahawa itu adalah bukan eh, firasat daripada Jibril, itu adalah setan, itu adalah iblis memberikan bisikan. Karena itu kita harus selektif apa ya yang diberikan dalam mimpi itu nah sehingga jadi jika impian itu isinya adalah baik maka itu berarti firasat yang Jibril berikan namanya ilal mubasir mubasir itu firasatul mukmin itu tadi itu dibahas secara panjang lebar dalam ilmu akidah pak tetapi jika e, impian itu hasilnya ternyata berlawanan dengan syariat maka harus ditinggalkan, gak boleh dilaksanakan Sebelum mimpi tadi apa, pak? Pertanyaannya. Sebelum mimpi tadi apa? Sudah terjawab, berarti ya. Hah? Sudah sudah terjawab kan? Oh iya iya iya. Ya. Saya ingat saya ingat itu ada Cukup cukup cukup. Jadi ya tidak mau korban dengan dengan dengan sapi, ya. Tapi dagingnya minta sapi nanti. Jadi korbannya kambing tapi minta bagian jatahnya sapi. Saya korban kambing tapi sepertiga dari kambing itu ditukar dengan sapi kan? <laughs> Ini kan enggak benar kan? Ya, enggak boleh, Pak. Jadi jadi ya ya ya ya. Karena dia meyakini sapi itu bulunya kan sedikit. Kecil dibagi tujuh orang lagi kan gitu kan ya. Ya, padahal bulu itu akan akan menjadi saksi. Terus sapi Rame-rame tujuh orang numpaki kabeh kan meyak-meyek kan gitu kan ya. ya. kalau seekor kambing. Jadi, sudah itu akan dijawab oleh ayat Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala kayanallu taqwam minkum. Yang diambil dari pengorbanan kalian itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penghargaan yuk korban, korban itu penting. Karena apa? Bulunya akan menjadi saksi, kukunya akan menjadi saksi, bahkan kebaikan itu sudah diturunkan oleh Allah sebelum darah itu netes. Nah, itu namanya targhib, rangsangan yang Allah SWT berikan kepada orang yang beramal soleh. Nah, lebih daripada itu kemudian Allah tegaskan, Allah tidak mengharapkan kulitnya, dagingnya, atau apanya, tapi yang dikehendaki itu adalah ketaatan kita kepadanya. Nah, nah karena itu silahkan nah kalau sekiranya umat ini lebih baik lebih banyak suka daging sapi ya lebih baik mungkin kita sapi tapi kalau ada yang suka ya sesuai dengan jadi jangan itu yang menjadi keyakinan kita ya jadi terus kalau kemudian korban kita itu kambing kan gituan ya ya kita mempunyai hak sepertiga dari kambing yang kita korbankan kecuali kalau kemudian bapak bapak ada enggak yang kepengen tuker saya punya kambing dan itu lain persoalan kan gitu kan ya tapi jangan kita korban kambing kok kemudian minta ya berarti bukan sepertiga dari yang kita korbankan ya minta jatah yang lain itu ya. <tuh> kemudian masalah ya tadi pak jadi dari non muslim boleh nggak kita memberikan jadi sekali lagi pak sepertiga untuk Fukoro dan masakin sepertiga untuk hadiah. Hadiah itu maksudnya diberikan kepada orang yang status sosialnya sama dengan kita atau hadiah itu diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Seorang karyawan menyembelih kurban, boleh dihadiahkan kurban itu kepada pimpinannya, direkturnya. Ya. Boleh, boleh yang lebih tinggi karena itu semua orang, yang kaya, yang miskin hari itu makan daging kurban bahkan dia seorang pimpinan direktur itu menerima daging dari anak buah boleh itu hadiah atas nama hadiah termasuk hadiah itu diberikan kepada non muslim itu masuk bagian daripada hadiah ya non muslim itu berhak untuk mendapatkan daging kurban ya siar siar biar mengerti mereka orang islam sedang mensiarkan agamanya dengan membagi-bagi daging kurban jadi hadiah itu termasuk di dalamnya adalah non-muslim, di sana diperbolehkan. Kemudian akekoh Pak ya, yang terakhir adalah akekoh. <tuh> bapak bapak akekoh itu, jadi begini dalil yang menunjukkan tentang akekoh. Kullu mauludin murtahinun bi'aki kotihi. Setiap bayi tergadeh, tergadeh oleh akekohnya. Jadi bayi yang lahir itu tergadeh. Kalau Panjenengan mempunyai alat rumah tangga, kok kemudian digadekan? Maka Panjenengan tidak bisa menikmati alat ya, rumah tangga itu kecuali apabila Panjenengan menebus yang tergadekan itu. Nah, anak tergade sepertinya fungsi keberadaan anak-anak itu belum bisa bisa nikmati sebagai anak yang soleh, perlipur kedua orang tuanya melengkapi kebahagiaan kedua orang tuanya sepertinya belum kita rasakan dari anak itu kalau kalau belum kita tebus karena masih tergade sehingga menunjukkan bahwa akikoh itu sepertinya wajib penting sekali tarik ulur ya Allah SWT ta memberikan, tarik lagi nah karena itu akkoh itu artinya adalah memutuskan jadi gambarannya seperti layangan tarik ulur diberikan tarik lagi belum sempurna ya kebahagiaan itu diberikan kepada kedua orang tuanya kecuali apabila orang tua memutuskan putus akoh itu ukuk itu memutuskan sehingga kalimat ukuk itu ada konotasi baik dan ada konotasi buruk konotasi baik itu adalah akekoh buruk ukuk durhaka memutuskan hubungan hak dan kewajiban anak dan kedua orang tua. Akikoh ukuk sama artinya, maknanya mutus, akikoh itu artinya memutuskan. Jadi sehingga supaya Allah itu memberikan uborampe dan sarana agar kita itu bisa mendidik anak dan eh, amanah ini dengan baik adalah dengan membayar akikohnya. Nah, Bapak-Bapak, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa akikoh itu hanya dilaksanakan pada hari ketujuh. Kalau sudah lewat, Ya berarti tidak ada akikah lagi, karena kalimat berikutnya mengatakan wayud bahu yau masabihi. Disebaleh akikah itu pada hari ketujuh dari kelahiran si jabang bayi. Kemudian ada hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain hadis ini Hasan dan saling menguatkan beberapa hadis mengatakan bahawa akikah itu bisa dilaksanakan tidak hanya pada hari ketujuh, tapi kelipatan tujuh. Hari ke-14, ke-21 atau ke-28 Ini hadisnya Hasan Tapi hadis Hasan ini namanya syawahid Syawahid itu ada dukungan dari yang lain Maka naik menjadi soheh Jadi boleh melaksanakan pada hari ke-14, ke-21 atau ke-28 Kemudian eh, fikih, namanya fikih itu kan penalaran pak Menalar dari teks yang ada, murtahin tergade, itu dalam bahasa agama lo ya, bukan dari dalam dalam bahasa gade di Indonesia ini. Jadi kalau sudah deadline waktunya sudah, maka akan dilelangkan gitu kan. Kalau dalam bahasa agama tidak, gade itu kalau belum dibayar maka kapanpun yang harus dibayarkan gitu kan. Kapanpun harus dibayar, jadi ketika dulu kita kecil belum diakikoi, Maka bagaimana kalau seandainya kita sudah seusia dewasa seperti sekarang ini belum akikoh, ya berarti kita mengakikoi diri kita sendiri dan itu berarti menolong orang tua, ya kita membayar diri kita itu berarti menolong orang tua. Jadi insya Allah kalau kemudian bapak akikoh ya, ya untuk mengakikoi diri sendiri itu tidak masalah, bukan termasuk bid'ah, bukan termasuk mengada-ada karena itu adalah ada dalilnya memahami dari sebuah teks itu namanya fikih. Fikih memahami murtahinun tergadai karena belum ditebus, maka kita tebus. Insyaallah enggak masalah. Jadi banyak yang ada sebagian orang yang memahami justru akikah itu dilaksanakan setelah meninggal. Ini salah. Ya kan? Jadi setelah meninggal ada akikahnya, ada kurbannya. Dari hari ketujuh dari meninggalnya itu dipotongkan kambing apa ini akekoh dulu belum diakekohi sekarang masih hidup boleh kita akekohi untuk diri kita sendiri Pak Coba bayangkan kalau bapak-bapak yang hadir di sini banyak yang belum diakekohi misalnya ya setiap Sabtu akekoh pagi gitu <tuh> luar biasa Pak jadi ternyata manfaatnya sangat jelas sekali Pak Manfaatnya sangat jelas sekali, saya punya pengalaman betul itu Ada satu masjid di komplek perumahan itu kan ya, sepi pak Jamaahnya itu tidak lebih dari 20, itu paling banyak ya Pengajian, kebetulan ada pertanyaan seperti pertanyaan bapak itu tadi ya Saya jawab, bagaimana kalau seandainya ya Bagaimana kalau seandainya kita belum diakui terus kemudian kita Bagus, itu bukan sesuatu yang mengada-ada Insya Allah ada dalilnya dan insya Allah termasuk amal saleh betul. Bagaimana kalau setiap malam Sabtu kan pengajiannya malam Sabtu kan gitu Pak ya. Akekoh, betul itu. Jadi malam Sabtu sekarang ada Akekoh, besok. Ya dari 20 itu menjadi 50 orang Pak yang hadir jamaahnya. Akhirnya makmur itu masjid, gara-gara Akekoh itu. Ya Masa mereka datang ketika Akekoh aja kan, akhirnya selain Akekoh pun juga menikmati pengajian. Dan itu jadi sarana, bagus itu. Ya jadi dilaksanakan ya yeah. <laughs> ya yeah, mungkin itu ya ada lagi Pak korban tentang korban korban aja ya khusus korban aja oh, ya yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi buruk. dalam keluarga ini kan terdiri dari ayah ibu anak uh, ini ada kakeknya di sini kakeknya ini fungsinya bisa gabung ke kan, keluarga ini dalam sport tadi. Iya, iya. Itu kakeknya harus sendiri korban Iya, ya. Itu pertanyaan sih, Pak. Iya. Oke. Okay. Makasih. Asalamualaikum. Okay. Iya. Silakan, Pak. Prof, prof, prof, prof. Silakan. Coba, coba, Pak. Awam, Pak. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan saya tuh. Apakah hewan korban itu harus jantan ya? Iya. bagus pertanyaan. Sebab ini kambing jantan atau sebuah jantan harganya kan bisa bakal lipat daripada kambing betina ya. Ya, itu Terima aja Pak ya. Ya, ya. ya, ya. ya uh, ada lagi Pak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengarkan suatu pengajian bahwa Yang kurban berhak sepertiga Tapi manakala korban itu korban nazar Maka yang berkorban tidak berhak Apakah ini memang ada dasarnya Pak? Seandainya dalam satu keluarga, anaknya delapan Pak Tapi korban satu sapi itu bagaimana itu Pak? Boleh enggak? Anak, anaknya 8. Akekoh atau korban, Pak? Korban. Angka 8. Hmm. Tapi korban satu sapi. Hmm. Jangan sulit-sulit ya, Pak Sampta. Pak kalau misalnya Hakekoh kan kita udah bertua. Hakeko uh, mungkin dikatakan oh, umur sekian baru Hakeko, katanya. Kemudian supaya tidak kelihatan atau supaya orang tidak tahu bahwa itu Hakeko, bagaimana kalau dilaksanakan sekalian untuk perayaan lain misalnya untuk satu untuk 1 Agustus Hakeko, ya, Akeko, ya beneran, ulang tahun uh, perayaan apa gitu? Ya, Boleh ya, nggak? Ya. Ya, ya, ya. uh, Bapak <coughs> pertanyaannya ya. Dalam sebuah keluarga, keluarga suami, istri, anak-anak Terus kemudian kakek disitu gitu kan ya Gimana ini status kakeknya dapat enggak kan gitu kan Wah inti korban untuk keluarga saya dapat enggak nih kan gitu misalnya Jadi sekali lagi Rasulullah itu kalau korban kan Allahumma hadha anni wa'amman lam yuduhhi fi hadhal yaum Jadi menghususkan satu ekor kambing untuk seorang fulan fulan fulan itu tidak lebih tepat dibandingkan dengan keluarga. Jadi kita menyertakan ya satu keluarga termasuk di dalamnya adalah orang tua kita yang ada di situ. Ya, ya itu lebih bagus. Kalau kemudian kepengen lebih banyak lagi dua ekor kambing gituan ya. Sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir ya anaknya delapan seekor sapi. Ya berarti ini adalah Kesempurnaan di dalam ibadah kurban itu, ya seharusnya atau sayuknya atau ini sebenarnya bisa untuk tujuh keluarga, tapi satu keluarga ini kebaikan untuk keluarga, tapi bukan berarti delapan itu ya masing-masing yang satu dimasuk-masukkanlah tidak. Jadi, jadi pada intinya, pada intinya sepertuju itu adalah maksimal, Pak ya. Jadi tidak bisa untuk delapan orang, sepuluh orang ya pokoknya dia dapat kebaikan lah Insyaallah seekor sapi itu tentunya nilainya lebih ya seharusnya untuk tujuh keluarga kok untuk satu keluarga Insyaallah akan diperhitungkan sendiri oleh Allah SWT jadi tidak perlu kemudian apa namanya ngitung-ngitung ya Allah yang akan memperhitungkan sendirilah terhadap pahala yang akan kita terima Insyaallah jadi itu sempurna untuk satu keluarga Insyaallah karena tidak hanya sepertujuh tetapi satu ekor nah, itu jauh lebih Perhitungan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan kita. Kemudian bolehkah kita korban dengan seekor kambing yang betina? Boleh Pak. Jadi memang yang bagi yang bagi itu di disarankan untuk korban itu pejantan. Korban itu pejantan. Tetapi kalau Aqiqah sunahnya betina. Aqiqah itu sunahnya betina. Korban itu sunahnya jantan. Karena apa dalam waktu tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari ini ya. Itu kalau seandainya betina itu dipotong, populasi binatang itu kambing itu akan cepat habis itu. Tapi kalau pejantan dalam waktu 4 hari enggak masalah. Ya, sehingga pejantan itu disembelih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal budna ja'alnaakum min sa'iril la. Budna itu artinya ternak empat kaki. Sebelum untuk yang lain, sebelum menjadi sebuah kekayaan tambahan gizi, itu adalah siar untuk siar dulu. Jadi kambing dicipta siar, bayar dam, akeko, kurban. Sebelum yang lain, sapi dicipta min sa airilah untuk siar Allah. Ya, makanya yang jantan itu disembelih ketika kurban, yang betina disembelih untuk ake. Akeko itu sunahnya seperti itu tapi kalau dibalik-balik enggak masalah Pak boleh jadi sah enggak kita kurban betina jadi kita pergi ke pasar ya Pak ya adanya eh, yang jantan itu kan bulunya banyak kurus-kurus gitu kan ya lah dagingnya enggak seberapa sementara bandingannya ada betina macir gede kan gitu ya kemudian dagingnya banyak ya udah kita ambil yang betina aja asas manfaat karena memang dipotong untuk dibagikan dagingnya. Boleh sah sah Pak. Jadi korban pakai betina itu sah sah saja ya, boleh sah sah saja. E, kemudian boleh enggak kita akikah daripada diomong orang gitu kan ya. Ya Allah, 60 tahun baru diakikahi ini. Ya, mana yang diakikahkan kan gitu kan ya. Yang diakikahi ini mana terus dibopong, dicukur rambutnya. <laughs> ya, kan lucu pak ya, terus tidak perlu kan diberitakan kepada masyarakat ini adalah akiko. yang penting kita niatkan, niat niat hati kita kita potong kambing itu adalah untuk akiko dan tidak perlu di di di di diinformasikan, di diumumkan bahwa ini adalah akiko. orang tua saya dulu itu tidak, ya kalau seandainya panjenengan kepingin ya menjelaskan, ustadz suruh menjelaskan. Saya tanya kepada ustaz, kok ternyata jawaban ustaz itu boleh akikah pada usia seperti saya ini? Karena itu saya laksanakan. Itu ada nilai dakwah kan kepada yang lain supaya yang lain kalau itu diniatkan ya lebih bagus. Tapi kalau kemudian panjenengan tidak ingin diberitahu, ya itu hak panjenengan dan tidak harus diinformasikan. Terus diselenggarakan berkaitan dengan syukuran, pindah rumah, akikah termasuk ya khitanan anak gitu kan ya. Anak itu di hitan, kemudian kebetulan belum di misalnya Pak, enggak masalah jangan kemudian lho akikoi itu kan ngundang orang gratis makan tapi kan ngundang orang nyumbang lah itu nyumbang itu kan lain persoalan kan itu urusan etika itu etika ya tapi sah-sah saja sah-sah saja Pak jadi akikoi itu dilaksanakan terkait dengan hajatan apa jangan kemudian kita nalar kan datang di hajatan itu kan nyumbang itu kan Kewajiban seorang mukmin itu ya memberikan hadiah di saat orang itu sedang seneng dan memberikan hadiah di saat orang itu sedang dirundung kesedihan kan begitu kan itu itu lain persoalan tapi pada prinsipnya adalah daging dipotong kemudian dibagi bagikan untuk yang lain insya Allah itu adalah termasuk sesuatu yang terpuji cukup ya mudah-mudahan oh ya nazar nazar nazar nazar pak nazar ya <tuh> Jadi kalau akikoh itu adalah nazar, itu hanya yang nazar pak. Seorang yang akikoh ya di akikoh itu tidak tidak tidak boleh itu hanya berlaku pada akikoh. Tetapi kalau korban tidak korban itu adalah status apa namanya? Karena yang namanya akikoh itu tidak dibahas, tidak dibahas pendistribusiannya bagaimana, bagaimana tidak, pokoknya dimakan semuanya. Sedangkan yang namanya korban itu sudah dipilot, sepertiga, sepertiga, sepertiga syariat itu tidak terhapus oleh niat yang lain karena nazar. Jadi karena memang ada hukum tersendiri nazar itu sesuatu yang semua diserahkan kepada Allah. Jadi seseorang kalau kemudian mengatakan, "Nak, kalau nanti sembuh dari penyakit yang kamu diderita, Ibu akan, Bapak akan eh, akikahi kamu" kan gitu kan ya. Maka anak itu tidak ikut makan memang nazar itu, Pak. Nazar akikah itu kan, tapi kalau korban enggak karena sudah dijelaskan Ya, kalau itu kurban ya hal-hal yang terkait dengan hukum kurban itu berlaku. Di antaranya adalah sepertika, sepertika dan sepertika itu yang telah ditetapkan oleh Allah. Wallahu aalam. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita siang hari ini. Subhanakallah, ma'afin hamdika, syadu Allah, ilah ilah antas taufur kawatubilek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mafaza yang berbahagia, demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Mukhi bin Bakrun Elsie Dengan tema fikih Kurban. semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Dan semoga pintu hati kita terbuka untuk menerima kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di bahtera ilmu berikutnya